Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Ba eh uh, ikhwan fill din, hadzan ya Allah jami'an. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab kita, ada satu perkara yang ingin saya sampaikan. Ya. Uh, tadi Sehabis sholat Saya melihat Para jemaah Mengerjakan sholat sunat Iya Betul Sholat sunat apa itu Hah? Sholat sunat Mbak dia. Apa maksudnya? Oh, salat. Oh, begitu. Oh, segala Berapa rakaat tadi? Berapa rakaat tadi yang mengerjakan? Para jemaah mengerjakan dua rakaat. 2 rakaat. Masalahnya bukan sholat sunatnya yang ingin dibicarakan di sini, ya, bukan sholat sunatnya, bukan dua rakaatnya, bukan sujud isaknya, cuma ada satu sunnah yang nyaris ditinggalkan oleh manusia pada hari ini, yaitu mengerjakan sholat sunat di rumah. Apa? Mengerjakan sholat sunat di rumah. Dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah mengamalkan sholat sholat sunat rawatib. Ya, disebutkan di situ ringkasnya dengan makna ya, bahwasanya beliau sholat sunat empat rakaat di rumah beliau, kemudian beliau keluar menuju sholat berjamaah, kemudian setelah itu selesai sholat beliau pulang ke rumah dan mengerjakan empat rakaat empat rakaat sebelum maghrib azhur, empat rakaat sesudah zuhur. Kemudian beliau pergi keluar untuk mengerjakan salat maghrib Kemudian beliau pulang dan mengerjakan salat sunat dua rakaat. Kemudian beliau keluar mengerjakan salat isya, Dan beliau pulang ke rumah dan mengerjakan salat sunat dua, dua rakaat. Masalahnya bukan salat sunat ba'diyahnya tadi, masalahnya ya uh, apakah memang kebiasaan Para ehwas kalian mengerjakan sholat sunat di masjid, ya, ya, yeah. <tik> yeah. rata-rata seperti itu, rata-rata seperti itu, ya, yeah. <tik> mungkin ada beberapa alasan ya yang dibuat. Kenapa orang-orang sekarang mengerjakan sholat rawatib di di masjid? Yang pertama, ah nanti takut lupa. <laughs> dan Yang kedua, malas kan begitu. Nah, ya itu. Padahal Nabi mengatakan, ya, ija'alu uh, ija ya. Ya, min shalatikum fil bait, atau fi ya fil bait. Jadikanlah sebagian dari salat kamu itu di rumah. Ya. Yaitu salat apa? Salat-salat sunat rawatib ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan pada pada rumah itu. Dengan sholat sunat rawatib itu Allah menjadikan kebaikan, ya menurunkan keberkahan, ya pada rumah tersebut. Nah Itu ada, itu saya sebutkan di, ya panduan amal tadi semalam itu saya sebutkan di situ mengenai beberapa hadis yang di mana Rasulullah dalam hadis itu selalu mengerjakan sholat sunat rawatib itu di rumah. Ya sholat sunat rawatib itu banyak dikerjakan di rumah. Jadi kalau kita lihat gambaran para salaf di masjid Nabawi 15 abad yang lalu. Ya gak ada itu Habis zikir mereka bangkit semua Mengerjakan sholat sunnah rawatib rami-rami Seperti sekarang ini Kalau kita hidup kembali Zaman salab dulu kita gak menemukan ini Seperti kayak gini nih Ya gak menemukan ini Memandangkan yang tadi Habis sholat rami-rami berdiri kan gitu ya Tapi mereka bagaimana Apa yang mereka amalkan Mereka mengerjakannya di di rumah mereka jadikan bagian dari sebagian dari sholat mereka itu di di rumah begitulah anjuran nabi anjuran dan itu sunnahnya sebenarnya ya sunnahnya itu mengerjakan sholat sholat sunat rawatib di rumah dan ini nyaris ditinggalkan bahkan boleh kita katakan sudah ditinggalkan jangankan di kalangan awam <laughs> ini ya jadilah. di kalangan salaf sendiri itu sudah ditinggalkan apa di galangan salat sendiri itu sunnah ini sudah ditinggalkan nih kondektin. Jadi termasuk sunnah yang ditinggalkan manusia pada saat ini sekarang ini adalah itu salat sunnah rawatib di rumah. Maka saya anjurkan kepada kita semua ya yang hadir di sini untuk bisalah menghidupkan apa namanya sunnah ini. Wah kayaknya masjid ini sepi dari sholat kan begitu? Lebih bagus sholat di masjid. Tidak kalau sholat sunnah itu lebih baik di rumah nah ini apa namanya kita katakan asumsi yang masih susah untuk diangkat itu apa kayaknya lebih bagus di masjid kan begitu ya lebih bagus di masjid tidak sholat sunat rawatib lebih bagus di rumah nah kadang-kadang mengangkat asumsi ini susah memang apalagi melihat orang-orang kayaknya kalau saya nggak sholat sunat nanti kayaknya kurang takwa gitu jadi <laughs> curigai ini gitu <laughs> dan lain segala tidak Ya, tapi memang kita benar-benar mengerjakannya di rumah. Kita niatkan, wah saya nanti pulang ke rumah saya sholat, ya, saya kerjakan di rumah. Ya. De, demi untuk menghidupkan sunnah Nabi. Pada saat sunnah itu banyak ditinggalkan oleh manu, manusia, ya manifidin rahimani warahimakumullah Jadi Nabi sholat di rumah, sholat sunat fajar kemudian beliau berangkat ke masjid. Ya, beliau sholat sunnah. Kau zuhur di rumah, kemudian baru berangkat ke masjid, kemudian habis zuhur beliau pulang lagi ke rumah dan mengerjakan solat sunnah rawatib di rumah. Jadi solat solat sunnah rawatib itu mayoritas dilakukan oleh Nabi saw di rumah beliau. Dimiin. Iya, jadi ya. Itu nah, salah kita satu mempunyai, mempunyai itu kita nanti sudah ada, nanti kita ya. Ya. Jadi ya itu sebenarnya ya Kita katakan bukan alasan sebenarnya Untuk meninggalkan sunnah ini Masalahnya manusia meninggalkan satu sunnah Dan sunnah-sunnah lainnya begitu Hingga akhirnya banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan Akumulatif istilahnya ya. Ya, Jadi gini Makanya Kita sudah tahu kan Kita uh -huh. Ya, jadi intinya kalau kita lihat kepada diri kita, ya kita lihat kepada diri kita, kebanyakannya itu didorong oleh faktor malas. Ah, di masjid sajalah biar enak. Nanti udah di rumah nggak? Ya kan seperti itu. Ya kan begitu. Kita kan seperti itu. Ah, nanti di rumah nggak terpikir lagi ya. Memang kita tidak merencanakannya, kita tidak meniatkannya. Nah, itu masalahnya. Coba kita niatkan, kita rencanakan, pasti terjadi. Tapi kalau nggak diniatkan dan nggak ada rencana, nggak akan terjadi. Hani itu dia. Terlebih lagi, tadi kan saya garis atasi, yaitu menghidupkan sunnah Nabi yang ditinggalkan. Nabi bukan karena rumah beliau dekat. Para sahabat juga dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan seperti itu. Nah, demikian Hani Fiddin Rahimahani Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan. Ya kita bisa menghidupkan sunnah inilah. Kan begitu ya? InsyaAllah. Dan ada keutamaannya. Banyak para ulama menyebutkan berbagai keutamaan. Ya mengerjakan sholat sunnah di rumah. Di antaranya jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak dikerjakan sholat di dalamnya. Ya. Kita kerjakan sholat di dalamnya. Dan. Di rumah itu kalau nggak ada hajat dan kebutuhan nggak perlu membuat tempat khusus musola begitu nggak ada hajat itu solatlah di mana saja di bagian rumah kita di ruang tamu di kamar tidur di di mana saja jadi kan itu tempat solat semakin banyak tempat sujud kan semakin bagus jadi nggak ada hajat buat musola di situ ya nggak ada hajat artinya nggak harus bagian orang kalau rumah orang Islam itu harus ada musolanya nggak harus juga Ya nggak harus, baik. Nah, Agar kita bisa sholat di mana saja di bagian rumah kita itu. Nah yang pertama itu, ya. Nabi melarang menjadikan rumah kita seperti kuburan, tidak dikerjakan sholat di dalamnya. Tuhan so, yang kedua di sana ada faktor pendidikan. Kita mengajarkan, ya apa namanya, e, sholat ini memperkenalkan ibadah sholat ini tengah-tengah keluarga kita, ya kan? Yang ketiga menurunkan keberkahan di rumah itu. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi turun berkah pada rumah itu dengan dikerjakan sholat-sholat sunnat di dalamnya. Nah, dan juga ini adalah sunnah Rasulullah mayoritas sholat-sholat sunnat itu dikerjakan Nabi di rumah kecuali yang harus dikerjakan di masjid. Misalnya apa yang harus dikerjakan di masjid Tahiyatul masjid gitu-gitu mungkin dikerjakan di rumah nah, kan begitu ya ya konfidenti nasani Allahumma Nah ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi sunnah ini ditinggalkan oleh manusia. Jadi ada faktor-faktor yang mendorong kita untuk mengamalkan ini Farid. Jadi ya mudah-mudahan ini apa abang namanya bermanfaat bagi kita semua. Allahu ya, jadi nah, bagus, ya. bagus Jadi sebenarnya masjid, pihak masjid itu memberikan kelapangan waktu. Wah, seharusnya seperti itu agar ya manusia itu bisa berwudu kemudian dia apa namanya bisa uh, apa namanya menyelesaikan hajatnya kan begitu ya nah dan yang yang mengerjakan sholat sunat bisa mengerjakannya di rumah ya ya kan hendaklah memberikan waktu antara adzan dan iqamat nah demikian. demikian Rasulullah memberikan waktu juga kepada para sahabat hingga beliau sempat mengerjakan sholat sunat itu di di rumah nah Kecuali ada udhur yang kita tidak bisa tinggalkan Kan begitu ya Ya misalnya ya rumah terlalu jauh Dari masjid yang terdekat Ya ini makdur lah kan begitu ya Minimal sholat sunat qobliyah itu bisa kita kerjakan di rumah Kalau lah bak, di, uh, pa, afan, Bakdiyahnya bisa kita kerjakan di rumah Meskipun misalnya qobliyah Susah untuk kita kerjakan di rumah Tidak bisa kita lakukan di rumah Itu minimal kan begitu ya Bakdiyahnya dapat di rumah Kan begitu kalau rumah kita jauh misalnya Nah sunahnya juga jangan Mencari-cari masjid, bersalat di masjid yang ter terdekat itu sunnahnya kan seperti itu. Wallahyata masajid. Nah demikian. Ya, salu fi masjidilladhiyalil. Andalah salah ilusi solir rojulu fi fi laki-laki itu salat di masjid yang dekat dengannya. Wallahyata masajid. Janganlah dia mencari-cari masjid. Kalau mencari-cari masjid pasti itu, dia tidak akan dapat salat sunnah di di rumah. Nah, kalau misalnya masjid itu kira-kira paling jauh misalnya 50 meter, kita bisa sholat sunnah dua rakat di rumah, lalu kita bisa mencapai masjid itu dan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, itu yang lebih baik kan begitu? Ya kita amalkan sunnah Rasulullah dengan sempurna. Nah, kalau tidak, ya minimal kita dapat sholat sunnah baktiah di rumah. Wallahu a'lam bishawal. Ya. Oh, enggak, enggak, nah, enggak, enggak. Cuma, ya, tak termasuk benda adolala. Lah. Kita tidak katakan seperti itu, Pak. Ya sah juga, tapi ya, kurang Abdul. yang kurang abdol. Yang abdol itu adalah di? di rumah. Ya di masjid ya boleh-boleh saja, kan kita. Cuma kurang abdol. Ya, artinya tidak seperti yang diamalkan oleh Nabi. Tidak seperti yang dia oleh Nabi. Anjuran Nabi itu seperti itu. Nah, demikian. Ya. Uh, tentunya perjalanan haji Itu menjadikan seorang itu musafir Ya Dan musafir itu Diringankan bagi mereka Ya diberi ruksong Diberikan dispensasi untuk Meringkas sholat empat jadi Jadi 2 Nah kalau saja sholat fardu itu diringkas Artinya diringankan Dari 4 menjadi 2 Ya tentunya Sholat-sholat sunat rawatif ini ya tidak dibebankan atas mereka. Ya. Terlebih lagi sholat, sholat sholat sunat rawatib. Jadi para musafir itu tidak wajib, ya. tidak dianjurkan mengerjakan sholat sholat sunat rawatib kecuali witir, ya dan sholat sunat fajar. Witir dan sholat sunat fajar. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik mukim maupun safar. Dan Nabi tidak mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib selama beliau safar. Ya, tentunya kalau itu lebih utama, maka Nabi dan para sahabat tentu telah lebih dulu mengkerjakannya, mengamalkannya. Ya, sebagian orang merasa kurang kalau tidak mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib ini ketika safar. Ya, bukankah Nabi mengatakan bahwa akan ditulis? ya bagi seseorang pahala seperti ya yang biasa dia amalkan seperti pada saat eh, ketika dia apa namanya ya apa namanya eh, mukim dan sehat mukim dan sehat ya ketika dia safar atau sakit dia terhalang dari beberapa amalan ya maka akan ditulis baginya pahala seperti amal yang biasa dia lakukan pada saat dia mukim dan sehat jadi tidak perlu apa namanya uh, uh, sunnahnya adalah kita tidak mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib kecuali sholat sunat fajar tadi, kena dimikir. Wabillahal. Walaupun itu perjalanan haji ke Bayatil Haram dan ke masjid Nabawi. Lalu sholat sunat fajar bagi musafir yang berada di sana, mana yang lebih utama di masjid atau di rumah? Ya, di, bukan di rumah, di maksudnya di di pemondokan, di penginapan. Ya, dan nah, di sini para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagi orang-orang yang jauh ya, yang tidak apa namanya punya kesempatan setiap saat ke sana, maka lebih baik mengerjakan salat sunat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, kecuali bagi orang-orang yang tinggal di sana, maka lebih utama bagi mereka tetap ya lebih utama bagi mereka mengerjakannya di di rumah atau di, di apa namanya di penginapan. Ya, biasanya orang yang belajar di sana sampai ya 2 tahun, 5 tahun kan begitu ya. Nah, ini pendapat nah, sebagian orang Sebagian mengatakan tidak, tetap lebih bagus di penginapan. Ya karena Nabi juga ketika di apa namanya di Masjidil Haram, beliau adalah seorang musafir dan beliau juga jarang ke Mekah kan begitu ya, setelah beliau hijrah ke Madinah, tapi beliau tetap mengerjakan salat sunat rawatib atau salat sunat fajar di, di di penginapan beliau, artinya di rumah beliau, tidak di masjid. Al Haram, Masjidil Haram. Wallahu bisawab bishawab. Alaku lihal ya konifidina azanillahum jami'an. Sabda Nabi itu umum. Ya. Sabda Nabi itu umum. Yaitu apa? Jadikanlah ya, Sebagian dari solat-solat kalian itu di rumah. Yaitu solat-solat sunat rawatib. Jadi lebih bagus di rumah. Wallahu a'lam. Fadilah itu berlaku untuk solat-solat ya, fardu Wallahu bisawab bishawab. Ya. mengkotok, menjamak. Ya, ini ada yang keliru lagi sebagian kaum muslimin ya mengapa namanya menghubungkan antara jamak dan kosor, hingga ada sebutan jamak kosor kan begitu. Ini ini sebenarnya terjadi ada sedikit kesalahpahaman tentang jamak kosor ini. Jamak itu ya tidak sama dengan kosor dan tidak selalu harus berhubungan dengan kosor. Ya. Karena jama' yang namanya jama' itu Tidak khusus bagi musafir Syekhul Islam Menutupi yang mengatakan ya Berkaitan dengan dua uh, Perkara ini Yaitu qasar dan jama' Beliau mengatakan Al-qasru sunnatun lazimah ya. Sunnat lazimah Wal-jam'u Ruhsatun aritah ini kaidah yang dibuat oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah tentang jamak dan kosor. Beliau mengatakan kosor itu adalah sunnah lazimah, sunnah dan harus dilakukan bagi seorang musafir. Orang seorang musafir harus kosor kecuali dia sholat bersama imam, maka dia mengikuti sholatnya imam. Musafir itu wajib mengikuti sholatnya imam, tidak boleh dia menyelisi imam. Maka dari itu kalau imamnya kunut, dia juga harus kunut. Kan begitu? Ya sunahnya seperti itu. Karena inna maju ilal imam liutam mabihi. Imam itu ditunjuk, diangkat, untuk diikuti, bukan dengan demikian? Nah kita tunjuk, kita sorong dia ke depan. Nah setelah itu kita selisihi dia. Kan enggak? Enggak patut seperti itu. Nah demikian juga musafir. Musafir harus mengikuti imamnya. Kalau imamnya ya tamam, maka dia mengerjakannya juga tamam. Artinya sempurna amparakahat. Kecuali dia solat sendiri atau menjadi makmum menjadi imam maka dia solat harus solat khasar dua rakaat bagi solat solat yang empat rakaat. Nabi harus, karena itu adalah sunnah lazimah. Nah kalau jamaah itu tidak khusus bagi musafir, mukim saja bisa jamaah. Maka Nabi mengatakan ya jamaah itu adalah rukhsatun arifah, rukhsah dispensasi keringanan. Karena adanya aritah kebutuhan dan hajat, kebutuhan dan hajat itu macam-macam. Yang paling banyak ya mengharuskan seorang itu untuk berjamaah adalah musafir karena banyak kebutuhannya. Misalnya dia sedang berjalan kan begitu ya, ya akan ada skedul penerbangannya dan perjalanannya dan itu sangat menyulitkan. Maka dia paling banyak apa? Paling banyak rukshohnya untuk memenjama. Ya, mungkin juga boleh menjamak. Nabi pernah menjamak salat beliau tidak musafir di Madinah. Ya, misalnya ada hujan, bencana alam, sakit atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, seorang misalnya operasi ya, membutuhkan jamak kan ya jamak salat. Ya, antum terjebak macet, terpaksa harus menjamak salat, solusinya ya, jamak. Ya enggak mungkin ditinggalkan begitu ya. Di tengah-tengah kemacetan misalnya di pintu tol itu Ya di jamak, kan Jamaklah dengan solat isya kan begitu Maghrib dan isya Kalau kita terjebak macet misalnya di jalan tol Kita bukan musafir Kita mukim tapi kita boleh jamak Karena adanya aridah, kebutuhan Nah ini keringanan yang diberikan Jadi Seorang musafir itu tidak harus Jamak Maka jangan selalu dikaitkan Antara jamak dan kosar Tapi dia harus mengkosar jika dia sholat munfarid sendirian dan menjadi imam, nah demikian. Jama kalau tidak ada kebutuhan, seorang musafir juga enggak perlu menjamak. Ya misalnya dia sudah sudah apa namanya? musafir tapi sudah menetap, artinya sudah singgah. Ya di satu tempat. Ya misalnya antum dalam perjalanan haji kan begitu ya sudah menetap. Maka antum tidak perlu menjamak. karena enggak ada kebutuhan, kecuali ada kebutuhan. Sakit atau sedang akan nanti ada jadwal perjalanan kan begitu ya akan terjeda atau akan ke Madinah. Nah, ini perlu jamak. Nah, itu menjamak kalau ada kebutuhan. Kalau enggak ada kebutuhan, maka seorang musafir tidak perlu juga untuk menjamak sholat Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, demikian. Ah, ya. apa? Ah, kalau seperti ini kan ada ada enggak mungkin kita pulang ke rumah kan begitu ya. Kita kerjakanlah di sini. Makanya yang saya tanya tadi, sudah isya kalau sudah makin, ya dimaklumi lah, gitu ya. Kedua kita ada acara di sini. Nah, kalau sudah isya kan kita lapang waktunya sampai jam 12, atau pulang ke rumah, kan begitu ya. Nah, sebelum tidur, sholat sunnah rawatib, eh, masih bisa kan? Nah, oke okay, tadi, kita katakan, habis sholat isya tadi saya tanya, bukan surat maghrib ulah salmah ya dimaklumi lah mungkin nanti pulang dulu ke rumah balik lagi kemari habis waktu kan sementara kita ada taklim taklim demikian siapa tadi ah ya salat kita salat ya eh, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ya Bahasanya beliau menyempurnakan sholat di belakang imam yang mukim, Sementara beliau musafir. Jadi dia nambah dua rakaat lagi. Ya. Menambah sholat dua rakaat lagi. Karena imamnya sholat empat rakaat. Kan begitu ya. Nah, Maka dia harus menambah dua rakaat lagi. Janganlah dia salam. Dengan asumsi, wah saya musafir. Saya dua rakaat, sudah dua rakaat. Ya tidak, dia sholat di sini sebagai makmum. Yang wajib mengikuti imam. Baik. Ya, tadi lagi mengeri jawab. Sudah. Oh, sudah mewakili <tuh sesuatu, <tuh sesuatu, ya. Kan nah. Rakaat, rakaat, lain, nah, berwarna, ya? Ya, salah. yang salam, salah itu. Ya, walaupun mereka musafir, mereka tetap harus ikut imam Empat rakaat. Kondisinya di gimana? Ada? Imamnya ah, dia Ah, Karena posisinya jauh. Posisinya jauh. Ya antum atum ikut imam yang ada di depan antum. Makmum yang di depan bagaimana? Menyambung enggak shofnya? Oh gitu ini, itu kesalahannya musafir um, ini harusnya dia tidak memutus sholat, ya bersama imam. Mereka putus sholat bersama imam. Kalau begitu kondisinya itu maju ke depan. Walaupun jauh, ya walaupun jauh, ya jauhnya semana? Ya, 10, 10, 10, 10, oh jauh. Ya. Itu, itu sudah terputus shaf itu, shaf sudah terputus. Ya itu ber, berjalan, ya berjalan sampai mendapatkan shaf. Itu dia. Iya, boleh maju, berjalan mendapati soft. Karena soft itu dalam kondisi kasus ini soft antum itu sudah terputus. Mereka memutus soft. Banyak kesalahan yang mereka koleksi. Pertama tidak ikut imam. Kedua memutus soft penuh ya. Iya. Ya. Jadi antum maju ke depan mendapatkan soft ya. Nah, tidak nah dimungkin. Allah. Ya, itu dia. Ya, ada lagi yang ingin tanya? Heeh. Ah. Pada ya. salat Zuhur ada salat jenazah. Iya. Setelah salat Zuhur ada salat jenazah. Ya, ya boleh saja ya nggak jadi masalah salat dia itu tidak harus ber apa namanya berhubungan apa namanya e, berhubungan langsung dengan salat salat fardu ya antum diselingi dengan majlis taklim diselingi bahkan dengan antum mendatangi istri itu nggak terputus selama waktunya masih ada begitu paham ya jadi tidak mengapa diselingi salat apa namanya jenazah diselingi misalnya sholat wudu ya silakan nggak jadi masalah ya. tidak harus langsung selalu apa apa namanya e, dikerjakan langsung sesudah, sholat fardhu bukan syarat nah demikian Allah alamis sholat nah demikian ya saking lapangnya ini Rasulullah saw pernah mengkhotbah sholat sunat e, rawatib baqda zuhur ba'diyah zuhur, pada waktu asar sesudah asar Nah itu terpisah dengan apa? Dengan salat zu surat asar kan begitu ya, tapi Nabi mengerjakannya. Sebenarnya mengatakan ini laqada salat-salat sunat rawatib, bolehnya mengqada salat-salat sunat rawatib. Nah, demikian. Jadi ada kelapangan di situ. Ya, karena bab apa namanya? Bab, babul mustahabat itu lebih lapang daripada bab al-wajibat. Nah, demikian. Jadi ya mengapa untuk salat Jenazah dulu Itu ada keutamaannya kan gitu ya Satu kirat nantum dapat Kemudian nantum pulang ke rumah mengerjakan surat sunnah Rawatib ya. Masbuk dijadikan imam Nah itu Mengakibatkan adanya dua jemaah Dalam satu masjid Sementara itu tidak boleh Membuat dua jemaah dalam satu masjid ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat yang dipilih oleh para ulama lainnya. Ya. Di masjid-masjid yang ada imam ratibnya. Kecuali di masjid-masjid pinggir jalan, masjid-masjid musafirin yang di situ tidak ada imam tetap. Nah, itu boleh atau menjadikan makmum sebagai imam. Terminal misalnya, di bandara, di pelabuhan, ya. Masjid-masjid pinggir jalan yang tidak ada imam tetapnya tidak ditunaikan sholat apa namanya uh, Jumat di sana dan tidak ada sholat berjamaah secara rutin siapa saja jadi imam kan begitu ya maka itu boleh menjadikan makmum sebagai imam setelah sholat berjamaah pertama karena tidak tidak ada halangan dalam kondisi seperti ini untuk membuat jemaah-jemaah berikutnya nah kan jemaah terus berdatangan kan begitu ya dan terus sholat tapi kalau di masjid yang ada imam rotipnya maka hal ini nggak boleh dilakukan. Karena akan berakibat Dibuatnya jemaah kedua setelah jemaah pertama Dan ini akan menimbulkan fitnah Dari mikian Baik Ya solat sendiri Di masjid ataupun boleh juga pulang ke rumah Menurutnya di rumah Atau Misalnya imam rotibnya menunjuk suara untuk bersedakoh Untuk orang ini Atas izin imam Rotib kan begitu ya Gak boleh kita sendiri mengadakannya kan begitu Nggak boleh. Kecuali Imam Ratib Berinisiatif kasihan dia kan oh Ini kasihan terlambat dia Bersedekah untuk saudara kita ini Siapa yang mau sulat jemaah anak Boleh, dengan izin Imam Ratib Dengan demikian Ilatnya hilang Yaitu fitnah Karena Imam si Imam Ratib yang menyuruh Seperti Nabi menyuruh seorang sahabat untuk bersedekah kepada orang yang ter terlambat. Tapi kalau tidak ada izin dan dia juga tidak nyuruh dan kita boleh tidak juga boleh meminta izin. Karena sahabat Nabi itu tidak meminta izin kepada Nabi, tapi Nabi lah yang berinisiatif memberi izin kepadanya. Paham? Nah, jadi kalau tidak ada restu dari imam ratibnya Tidak ya, diberi izin, ya maka jangan kita membuat jemaah kedua pada masjid yang ada imam ratibnya. Ya, salat sendiri. Demikian. Itu lebih baik Ya ada lagi yang ingin tanya yeah. Maulid Maulid ha. Maulid ha. Nah. Hmm. Hmm. Yeah. Iya. Terus dikatakan hmm. ya, salah kebenarannya, kebenaran penisbatannya kepada Salahuddin Al-Ayyubi juga perlu dipertanyakan lagi. Benar enggak itu kisah? Ya, karena tidak serta merta kita benarkan kisah itu. Yang kedua, kalaupun benar, kalaupun benar, ya perbuatan Salahuddin al Ayyubi bukan dalil. Ya, perbuatan sahabat saja tidak menjadi dalil, apalagi Salahuddin al Ayyubi yang datang jauh sesudah sahabat, kan begitu ya? Nah, kalaupun riwayat itu benar, itu tidak menjadi alasan dan dalil bolehnya mengadakan perayaan Maulid. Ya, bolehnya mengadakan perayaan Maulid. Nah demikian Jadi kembali kepada perayaan maulid ini Menurut sejarah yang pasti yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang pertama kali Apa namanya Apa namanya Membuat perayaan-perayaan maulid ini adalah Ya dinasti Bani Ubaid Al-Qadda di Mesir Ya Mereka lah yang membuat Ya perayaan-perayaan maulid ini Nah kemudian perayaan-perayaan ini Dilanjutkan oleh para raja Yang berkuasa Nah Awalnya ini perayaan ini dilakukan oleh orang-orang Sufi, ya. raja mengumpulkan mereka dikir bersama, lalu mereka apa namanya berdikir sambil menari, ya. menabuh gendang, ya. membagi-bagikan makanan yang yang dalam apa namanya dalam konteks mubazir lah, ya, ya berlebih-lebihan, ya, nah pesta nah. seperti itu pesta raja, ya. nah itulah awal. Awal apa namanya? awal mula ya Maulid Nabi itu diadakannya acara-acara Maulid itu jadi enggak ada sandarannya tidak ada dalilnya tidak ada keterangannya dari para sahabat ya ya dan tabiin ya, dan tabi tabiin dan para imam sesudah mereka mengadakan acara-acara seperti ini ya jadi tidak perlu kita buat ya Nah demikian baik ya. Nah demikian Jemaah yang telah ada usaha di dalam Jadi minta maaf di. Jemaah sudah dikerjakan. Nah, iya. Wow, ya. Ini kan juga musafir ya. Ya nah Allah alam tentang masalah ini mana yang lebih bagus apakah mereka sholat berjamaah atau mereka sholat sendiri-sendiri ya uh, ya tentunya ini berkaitan dengan kondisi mereka sebagai musafir artinya mereka adalah orang-orang yang barib tidak dikenal kan begitu ya dan jemaah di masjid itu memaklumi kondisi mereka yang asing kan begitu ya ya hingga fitnah yang muncul tidak ada. Artinya jemaah maklumi orang-orang ini datang dari jauh musafir lalu ingin sholat dan mereka sholat berjamaah hingga ilad ya, kembali kepada ilad hukum dilarangnya membuat sholat berjamaah kedua di satu masjid itu lebih apa namanya tidak ada atau hilang. Nah demikian. Ya. Allah wa alam. Jadi tidak mengapa mereka para musafir ini rombongan musafir ini untuk membuat sholat. Ya, nah demikian. Ya, Allah. Ya, walaupun ya lebih bagus ya tidak membuatnya begitu. Kenapa? Karena jemaah mereka akan diikuti oleh orang-orang lain nantinya. Nah, wallahu alam Tapi ya sekali lagi wallahu alam tidak mengapa. Ya. Sayang 15. Heeh. Sayang kalau konsumennya apa Itu kadang kita kalau mana dulu bintang kita sedang berjalan mungkin dia langsung langsung muka atau pernah kita dipertawakan kayaknya kita untuk membuat baik lagi terus dia kayaknya saya tadi sudah buat tidak memaafkan gitu ya jadi oh uh, apakah belum sempurna orang yang masih belum memakai masker? Iya bagus pertanyaannya kesalahan di sini ada dua macam ada kesalahan seseorang itu kepada kita ya dia berbuat salah kepada kita pribadi. Maka ini lebih utama untuk di dimaafkan. Ada orang buat salah kepada kita. pembantu kita, sopir kita salah kerjanya. Itu kan hubungannya kan hablum minannas kan. Kesalahannya itu berkaitan dengan manusia, dengan kita. Maka lebih utama dalam kondisi ini kita beri maaf. Tapi kalau kesalahannya itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, misalnya buat syirik, buat bid'ah, maka kita harus menunaikan hak Islam atasnya yaitu menjambaikan nasihat dengan cara yang baik dengan cara yang hikmah itu kewajiban kita iya kita nasihati iya kita nasihati dia si Ali bin Ah ini atau apa namanya si muslim yang jatuh dalam perbuatan syirik ini harus dinasihati harus itu hak dia dan kewajiban kita Nah, karena kesalahannya itu berkaitan dengan apa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala Enggak tepat di disini katakan ah, Saya beri maaf kamu atas bid'ah yang kamu lakukan <tik> Enggak ada hubungannya hmm. Karena Kesalahannya itu, dosanya itu berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban kita adalah membuat dia sadar Dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui nasihat-nasihat Yang hikmah, yang baik Bukan kita katakan kepada alim fitnah, wah saya maafkan kamu atas bid'ah yang kamu lakukan <laughs> yang nggak, yang nggak tepat, ya salah ini ya bukan begitu, dia nggak nyambung, ya, nyambung istilahnya, ya nah demikian. Ya. Ah kalau kesalahan yang berkaitan dengan pribadi, ya. habiluminan nas. Nah ya, kalau bukan masalah din, masalah habiluminan nas ya utama memberi maaf. Lebih utama memberi, memberi maaf. Nah, kalau itu kaitannya dengan Hablub minan nas Tadi kita kita pisahkan Ada hak Allah, ada hak manusia Ada kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah Dia mendalimi hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Maka ini kewajiban kita apa tadi? Menyampaikan nah, nasihat Agar dia taubat minta ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya pak Terakhir ini, karena makanan sudah keluar Nah itu Ah oh, iya. Ah. Uh. Saya baca salah satu karangan salah satu buku ulama yeah. kan di Jilala. Iya. sudah selesai. Iya. Yeah. Karena dia melakukan salat sunat di dua, dia jadi tapi mereka melakukan salat sunat dan puasa itu benar. Orang. Habis setelah selesai Jadi dia hmm. menamai tiga di dalam namanya yang tadi ya. Ya, ini jadi terkait tadi, kalau ada apa tapi ya itu kan. Pian ada perubahan ini Arab Oh, ngerti-ngerti. Yaitu sholat Jumat yang diundur gitu dari waktunya. Iya. a'lam bi fidi na inna salata qanat kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada waktu yang telah ditetapkan baginya dan sholat Jumat juga demikian. Walaupun di akhir waktu begitu menjelang sholat asar. ya, ya, saya, ya tidak. Iya. Iya. <laughs> itu tidak benar. Iya. Sunnah sholat jumat itu dilakukan bahkan, ya bahkan khutbah jumat itu boleh di disampaikan sebelum sholat jumat, sebelum waktu jumat, sebelum, Jum sebelum waktu zuhur. sebelum matahari tergelincir. Demikianlah ya Rasulullah mensunahkan salat Jumat ini. Salat Jumat itu ada dua waktunya, setelah matahari tergelincir dan sebelum matahari tergelincir. Artinya sebelum matahari tergelincir adalah khutbah disampaikan sebelum matahari tergelincir dan salat tepat setelah matahari tergelincir. Begitulah dia salat Jumat sunahnya. Dua waktu ini Adapun diakhirkan sampai akhir waktu menjelang asar ini, wallahu a'lam tidak ada sunnahnya ikhwanifidin, ya. Iya. Hmm, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Nabi saw mengakhirkan solat secara berjamaah pada solat tertentu, mengakhirkan solat berjamaah pada solat tertentu. Kalau lah itu boleh pada jumat Nabi telah melakukannya, yaitu solat isya. Nabi pernah mengakhirkannya secara berjamaah ya. Umum artinya resmi ini. Salat Isya itu dilakukan di akhir waktu. Sehingga memang kalau tidak memberatkan umatku. ini saya inilah dia waktu yang terbaik bagi mereka untuk mengerjakannya. Jadi saya enggak usah. ada tatapan. Jadi Ya itu kan bisa dilakukan uh, Wallahu alam itu berkaitan dengan Masalah uh, Apa namanya uh, Darurat ya Sampai sejauh mana Darurat itu bisa dikatakan darurat Yang membolehkan hal yang Mahdurat dan darurat itu kaidahnya juga tuqad darubi qadariha ada ada batas-batasnya begitu. Enggak di lidu darurat itu dibuka selebar-lebarnya. Ya, kalau dalam pesawat itu midarurat kan terbatas kan, begitu ya, kecil-kecil lagi. Nah, itu artinya darurat. Enggak dibuka seluas-luasnya tidak. Paham? Ada batas-batasnya begitu. Nah, misalnya ya, suatu yang enggak bisa ditinggalkan, misalnya menjaga negara. Kalau enggak dijaga maka akan musuh akan menyerang berkaitan dengan nyawa manusia, nah barulah dikatakan darurat. Ini eh, tidak, yang terancam cuma kantong saja. Kadang-kadang itu tidak alasan juga, nggak masuk akal itu dijadikan alasan untuk menggugurkan sunnah sunnah dan melanggar kewajiban-kewajiban. Ya, ujung-ujungnya urusannya apa? Urusan kantong, urusan perutnya sejengkal, bukan urusan nyawa. Ya. Kecuali orang-orang yang menjaga di perbatasan, ya. Aparat-aparat keamanan yang penting untuk menjaga ya keamanan ya misalnya apa contohnya penjaga penjaga masjidil haram ya sebagai itu kan tetap menjaga itu kalau kita lihat nah para ulama boleh kan untuk tugas-tugas seperti ini dan gak banyak banyak kan satu dua orang aja setelah itu mereka baru sholat ada udurnya nah demikian ikhwanul fiqodina azanillahul itu berkaitan dengan apa keselamatan orang banyak penting termasuk hajiat bahkan ini termasuk darurat kebutuhan darurat bukan hajiat lagi tapi darurat ya ya nah demikian barulah boleh dikatakan wah ya ada rukshoh untuk tidak ikut berjamaah dan mengerjakan sholat sendiri atau membuat jemaah kedua setelah jemaah pertama atau jumat kedua setelah jumat ke apa namanya setelah jumat pertama kalau kondisi seperti ini nah tapi Menggampangkan masalah seperti itu, Allah waalaikum ya tidak ditemukan dalam buku-buku fikih terdahulu, Allah waalaikum. <tuh> Jadi byet <baiknya> jangan dilakukan, <tuh> begitu. Ya, ini terakhir. Ya. Ah ya. Nah, itu untuk ya sebenarnya keedahnya seperti keedah riba yang dibolehkan pada enam perkara, ya hal-hal yang memang ada alasan syari untuk melakukannya. Tujuannya untuk tujuan syari, ya. Tujuannya untuk tujuan syari. Ya misalnya untuk mengusut satu kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, ya pihak yang berwenang atau yang diberi wewenang. Ya, maka bolehlah mereka melakukan pengusutan, penyelidikan dan seterusnya. Ya, yang saya maksud dan yang kita bicarakan di dalam kajian tadi adalah seorang yang secara iseng tanpa ada, maka saya katakan tadi ya, tanpa ada kebutuhan syar'i, tanpa ada dorongan syar'i, tanpa ada udur syar'i, dia sengaja mencari-cari kesalahan saudaranya. Misalnya apa? Dia buntuti, ya, dia ikuti. Wah, saya akan cari kesan. si Siulan ni. Apa kesalahan yang dibuatnya hari ini? Ya, kabar-kabarnya dia begini-begini. Saya buntuti dia. Nah ini nggak boleh. Ini dilarang ini. Nah demikian. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya ya, yang berkaitan dengan pengusutan suatu kejahatan atau untuk tujuan syari, misalnya untuk mengetahui kebohongan dan kejujuran seorang perawi. Nah ini perlu. Dan nah, ini ada sana kehajat yang penting untuk diketahui berkaitan dengan riwayat yang dibawakannya. Ya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Nah ini tentunya boleh. Ya Allahualam dijawab. Nabi Mikael Qur'anifidinaazani Allahujjemian. Kajian kita pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanahuwataala bihamdik. Insyaallah lagi-lagilah. Wassalamualaikum warahmatullahi.